Assalamualaikum Saudarlon Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 12 November 2016 dibacakan Ardian Syah. Tanggul dan jalan usaha tani di Pedadam Brook diterjang banjir. KMP BRR kembali layani pelayaran Sabang Banda Aceh. Petugas PLN Jaram tewas tersengat listrik saat pindahkan tiang bendera. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi IFN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pasir 90,1 FM. 9. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Islam BFM. Sudarlun Tanggul Irigasi di Desa Abu Usung, Kecamatan Perdada Biren, Amruk, di Banjir. Gesi Desa Abu Usung, M. Dahlan mengatakan jebolnya tanggul irigasi akibat banjir kiriman yang menerjang desa beberapa hari lalu. Akibat jebolnya tanggul irigasi mengganggu aliran air ke ratusan hektar sawah yang saat ini mulai digarap. Selain tanggul yang jebol, 250 meter was jalan usaha tani di aliran irigasi tersebut juga ambruk. Sehingga jika tidak segera diperbaiki saat musim panen yang akan datang, petani tidak bisa memungut hasil panen. Beberapa titik saluran desa juga rusak diterjang banjir. Banjir yang telah menjadi langganan terjadi di desa tersebut akibat sempitnya saluran pembuang. Sudarlun kapal motor penyeberangan KMP BRR mulai Sabtu ini kembali melayani pelayaran Sabang Banda Aceh dan sebaliknya. Sebelumnya kapal hambat milik pemerintah Aceh itu tidak beroperasi sebulan lebih karena rusak. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani mengatakan KMP BRR yang sebulan lebih tidak beroperasi karena rusak mulai Sabtu ini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kembali berlayar mengangkut penumpang dan barang dari Pelabuhan Balohan Sabang ke Ulili, Banda Aceh. Berlayarnya kembali KMP BRR setelah tidak ada masalah dalam uji coba pada Jumat sore kemarin. Tapi pada hari pertama beroperasi hari ini kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu hanya berlayar satu trip. Dengan belayarnya kembali KMP BRR, maka semua kendaraan yang terangkut oleh KMP Tanjung Burang sehari sebelumnya sudah habis terangkut. Sementara KMP Tanjung Burang yang sudah berakhir masa izin layar, kini masih sandar di pelabuhan Ulele Banda Aceh dalam rangka persiapan berangkat ke Belawan Sumatera Utara untuk docking tahunan. Darlun Imanudin, 29 tahun, petugas PTpLN Korda Jeram, Kecamatan Senagan, Nagan Raya, Sabtu siang tewas ke setrum listrik saat memindahkan sebuah tiang bendera di kawasan Padang Parom, Kecamatan Setempat. Sumber di dekopolisian menyebutkan kejadian berawal ketika dua petugas PLN Jeram bernama Imanudin dan Ridwan Rahman mendapatkan laporan dari Nazarudin bahwa selama ini sering terlihat percikan api dari sebuah tiang bendera di sebuah kantor di kawasan Padang Parom, Kecamatan Senagan. Percikan api muncul akibat tiang bendera tersentuh kabel listrik. Mendapat laporan tersebut, Imanuddin dan Ridwan bergerak menuju lokasi untuk melakukan perbaikan agar tidak membahayakan warga. Lalu kedua petugas PLN ini memindahkan tiang bendera dengan harapan percikan api tidak lagi terjadi. Ternyata saat itu tiang bendera tersentuh kabel listrik. Akibatnya Imanuddin dan Ridwan kesetrum, begitu juga Nazaruddin yang berusaha membantu warga yang melihat kejadian ini langsung memboyong para korban ke puskesmas Jeram namun ini Munudin meninggal dunia saat penanganan medis sementara kondisi Ridwan Rahman dan Nazaruddin Ridwan Rahman dan Nazaruddin kini mulai membaik setelah mendapatkan perawatan. Jalan pembangunan jembatan rangka baja panjang 120 meter yang membentang Sungai Ai Putih Kecamatan Pining Kabupaten Gayo menghubungkan dengan Lokop Aceh Timur hampir rampung dikerjakan oleh rekanan Untuk kelanjutan pembangunan proyek jembatan pada tahun ini dialokasikan dana PBA senilai 7,3 miliar rupiah. Dari informasi yang dihimpun, pembangunan jembatan air putih sepanjang 120 meter ini mulai dikerjakan pada 2015 dengan plot dana APBA 8 miliar rupiah lebih. Dana sebesar itu untuk pembangunan abunmen dan setengah badan jembatan itu yang dikerjakan oleh PT. multiputra Putra Inti. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Gayu Lewis dengan Aceh Timur tersebut kembali dilanjutkan tahun 2016 dengan sumber dana APBA 7,3 miliar rupiah dan dikerjakan oleh PT. Nakada KSU Kasanova. Saat ini pengerjaan jembatan antar kabupaten itu hampir rampung dan tinggal pengecoran lantai jembatan. PPTK Jalan Jembatan Wilayah Gayolue, Said Anwar Fuadi, mengatakan saat ini rangka baja jembatan sudah tersambung sepanjang 120 meter dan tinggal pengecoran lantai ditargetkan pembangunan jembatan tuntas awal bulan Desember mendatang sehingga pada akhir 2016 jembatan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Sebesar lun bantuan dana desa tahap akhir 2016 untuk semua desa di Bireuen sumber dana APBN belum seluruhnya cair Saat ini berkas usulan sedang dalam proses di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera BPMPKS Biren. Kepala BPMPKS Biren Bob Miswar mengatakan masih ada 17 desa di Kecamatan Kota Juang belum menerima bantuan dana desa tahap akhir. Saat ini bantuan masih dalam proses, kemudian ada dua desa di Kecamatan Pedada, penyaluran bantuannya terpaksa ditahan sementara karena sedang bermasalah. Kasus ini telah ditangani aparat penegak hukum. Kemudian bantuan untuk Desa Blangguron, Kecamatan Gandapura, realisasi pembangunan bantuan sebelumnya di bawah 50%. Menurut ketentuan penyaluran tahap kedua belum bisa dilakukan karena realisasi bantuan tahap pertama masih rendah. Besarnya bantuan desa tahap akhir 2016 adalah Rp142 miliar lebih untuk 609 desa dari total bantuan seluruhnya Rp356 miliar lebih. BPMP KS Biren hampir setiap hari melakukan kunjungan lapangan memantau penggunaan bantuan serta realisasi di lapangan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Gerlun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara menetapkan jumlah tempat pengungutan suara dalam 27 kecamatan kabupaten setempat pada Pilkada 2017 mendatang sebanyak 1.050 TPS. Ketua Akib Aceh Utara Jufri Sulaiman mengatakan penempatan TPS dalam satu desa bisa sampai dua TPS berdasarkan dari jumlah pemilih. Karena dalam Undang-Undang nomor 10 2015 disebutkan pemilih untuk satu TPS maksimal 800 orang. Bila pemilih lebih dari jumlah itu maka dibentuk TPS kedua. Menurut Jufri jumlah pemilih untuk setiap TPS pada pemilihan kepala daerah kali ini lebih banyak dibandingkan pemilihan legislatif lalu yaitu 600 pemilih untuk satu TPS. Untuk penempatan TPS, lokasinya tidak boleh di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Lokasi TPS juga harus mudah dijangkau oleh pemilih. Jupri menambahkan jumlah TPS terbanyak kali ini berada di kecamatan Lok Sukun karena jumlah desa di kecamatan itu mencapai 76 desa. Selain itu jumlah penduduknya juga banyak. Bisa jadi nanti dalam satu desa TPSnya lebih dari satu. Berlun Pembangunan Kembali Jembatan Gantung, Cot Punti, Kecamatan Waila Timur Aceh Barat yang putus dihantam banjir akhir tahun 2015 silam telah diusulkan oleh pihak BPBD ke pusat dan provinsi. Pembangunan jembatan ini sangat mendesak agar transportasi warga di 5 desa kembali lancar. Seperti diketahui, masyarakat 5 desa di Waila Aceh Barat sudah hampir setahun menggunakan rakit darurat sebagai akses transportasi yang disediakan PMK Aceh Barat. Kondisi ini terjadi menyusul jembatan gantung Cot Punti, Kecamatan Waila Timur putus dihantam banjir pada akhir Desember 2015. Namun hingga kini Pemkap belum membangun jembatan pengganti. Lima desa yang masih menggunakan rakit yaitu Desa Jawi, Alu Sunda, Pasibira, Panton, dan Desa Temarom. Selain rakit yang disediakan Pemkap, warga setempat juga harus menyeberangi sungai dengan jarak 150 meter menggunakan perahu. Di Sepinamarga Aceh Barat, Oscar Muda Dilaga ST mengatakan Untuk pembangunan jembatan kembali Jembatan Gantung, Cot Punti Kecamatan Wawila Timur telah diusulkan oleh pihak BPBD ke pusat dan provinsi Sementara untuk kerusakan Jembatan Gantung, Tungkop, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat 180 meter yang dihantam banjir beberapa hari lalu Sejauh ini masih dalam pendataan Penanggulangan jembatan itu akan berkoordinasi dengan BPBD Sebab kerusakan jembatan itu disebabkan banjir